En ik pergi satu beetje een Anak ayam turunlah een pergi satu beetje Kalau anak ayamnya ada sepuluh, pergi satu tinggal berapa, ayo? Dia tinggal sembilan lah. Nah, kalau anak ayamnya ada tujuh, pergi empat, tinggal berapa coba? Tinggal... Tiga! Sekarang, kalau anak ayamnya tujuh, pergi semua, tinggal berapa... Ja, ja,